melalui sebuah negara yang diharapkan lebih murah hmm. selama itu legal dalam peraturan eh, kenegaraan masing-masing negara maka boleh-boleh saja selama, sekali lagi, saya ulangi itu adalah legal menurut aturan eh, negara waliul amr Barakallahu kalau itu tidak legal. Nah, yang tentunya pemerintah setempat punya aturan-aturan demi kemaslahatan bersama dan menghindarkan adanya sebuah efek negatif. Nah, kebijakan pemerintah dalam hari ini kita disyariatkan untuk mentaatinya. Nah, barakallahu fiik. Kalau misalkan aturan mengharuskan kita ya belajar, berangkat dari negeri kita. Misalnya, saya sendiri belum mengetahui secara khusus. Ya. Namun, kenyataan kalau kita lewat negeri kita, kita tidak mampu. Tidak cukup uang. Berarti, gugur darinya kewajiban tersebut. Dia tergolong belum mampu. Dia tergolong belum mampu. Kewajiban berhaji harus segera. Tapi... Kondisi ya, sekarang ini sulit. Kita sudah punya uang, alhamdulillah. Fisik juga sehat. Tapi aturan, ya, karena kondisi yang terjadi sekarang ini, gak bisa kita punya uang sekarang berangkat tahun ini. Antri. Kalau itu haji reguler, berbeda dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dari satu provinsi ke provinsi lainnya, Ya, ada di satu provinsi yang harus menunggu 8 tahun ada yang harus menunggu sampai 12 tahun nah, maka di saat seperti itu dia gak mampu lagi melakukan kecuali jalur ini ya, di saat itu dia gugur dari kewajiban fawur yang tadi kita sebutkan nah, sabar menunggu uh, uh, ketentuan waliul amr dan di situ kita pun mendapat pahala yang besar nah wallahu a'lam bisaw